Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu. Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din Wal'aqibatu lilmuttaqin Huala udwana illa ala zalimin al Wa ashhadu an la ilaha illallah Al malikul haqqul mubin وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق وعدل أمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin eh hadirin para pendengar radio Roja. Bandung di mana saja Anda berada, Alhamdulillah Pagi hari ini Seperti biasa Setiap selasa pagi Kita Berjumpa di udara Untuk Melanjutkan Kajian yang berkaitan dengan Masalah ilmu Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan beberapa sifat dari ulama ul-akhirah Sekarang kita akan membahas tentang al-khilafu bayna al ulama Asbabuhu wa mawqifuna minhu Ikhtilaf yang terjadi di kalangan para ulama Sebab-sebab terjadi ikhtilaf dan Bagaimana sikap kita di dalam menanggapi ikhtilaf tersebut? Para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allahumma azza wajalla, seperti yang kita ketahui, bahawa ikhtilaf yang terjadi di kalangan para ulama adalah sesuatu yang real yang nyata yang tidak bisa kita ingkari dan memang tidak bisa kita hindari. Dan ikhtilaf tersebut merupakan salah satu di antara tujuan diciptakannya manusia. Manusia memang diciptakan untuk ikhtilaf. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Hud Ayat 118, 119, dan 120. Allah Azza wa Jalla menyatakan, Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk, walidhalika khalaqahum. Kata Allah Azza wa Jalla, dalam surah Hud 118 119 120 tersebut menyatakan wala yazaluna Manusia itu selalu ikhtilaf Illa man kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah walizalika khalaqahum Untuk hal itulah Allah menciptakan mereka Maksud wali zalika untuk itulah Allah menciptakan mereka kata Alima Musyaddibi rahimahullah kitab Al-I'tisam walil ikhtilaf khalaqahum untuk berikhtilaf Allah menciptakan mereka berdasarkan hal itulah maka ikhtilaf adalah Sesuatu yang memang menjadi salah satu tujuan Allah menciptakan manusia untuk ikhtilaf. Berdasarkan hal itu, karena tujuan diciptakannya manusia salah satunya untuk ikhtilaf, maka pasti ini terjadi. Dan ketika Nabi SAW berdoa kepada Allah dengan tiga permintaan, Dua antaranya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikabulkan. Dan satu antaranya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, satu yang ditolak ini adalah kata Nabi SAW. Aku meminta kepada Allah agar umatku tidak beriktilaf, tidak berpecah belah. Maka ini ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, maka Nabi pun Sallallahu alaihi wa alaihi wa Jauh-jauh hari sebelum Ikhtilaf terjadi Beliau sudah Menyatakan atas dasar Wahyu dari Allah Sataf tariku hadhil ummah Ala thalathin wasab'ina firqah Kulluha finnari Illa wahidah Wahia al jamaah Umat Ku ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan, seluruhnya masuk ke dalam neraka kecuali satu dan satu inilah yang disebut dengan jamaah Apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa umatnya akan berpecah menjadi 73 golongan isi dari ucapan itu belum terjadi ketika beliau masih hidup. Belum ada perpecah belahan yang terjadi pada saat itu di dalam memahami Islam. Lalu kenapa Nabi SAW sudah menyatakan seperti itu? Tentu saja karena diberitahu oleh Allah Azza SWT berdasarkan wahyu. Wa ma yanti ku'anil hawa in huwa illa wahyuyuha. Nabi SAW tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Semua yang diucapkannya itu tiada lain Kecuali wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepadanya Hadith adalah wahyu Berasarkan hal itulah maka Ungkapan beliau umatnya akan terpecah belah menjadi 73 golongan Itu pun berasarkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itulah maka Ikhtilaf merupakan sesuatu yang pasti terjadi Tidak hanya di kalangan orang-orang awam semata-mata Bahkan di kalangan manusia-manusia terbaiknya di kalangan mereka Seperti para ulamanya Bahkan ini juga terjadi di generasi terbaik Sepanjang sejarah kehidupan manusia Yaitu generasi sahabat radhiyallahu anhum ajmain Apabila di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ikhtilaf yang terjadi memperoleh atau menemukan solusi yang jitu, yaitu adanya penjelasan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mana yang benar dari perkara yang diikhtilafkan tadi. Dan Allah pun telah menjelaskan, fa'in tanazatum fi shay'in farudhuu ilallahi wa rasul. Kalau kalian berselisih tentang sebuah perkara, maka kembalikanlah perkara yang diperselisihkan itu kepada Allah dan Rasulnya. Maka begitu manusia ikhtilaf, mereka pun berbondong-bondong datang kepada Nabi Alaihissalam. Lalu Nabi memutuskan mana yang benar. Baik ikhtilaf itu yang terjadi tentang kalamullah atau tentang masalah-masalah yang lain-lainnya. Dan contoh-contoh seperti ini banyak. Para sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu Nabi sallallahu was menjawab dan jawaban Nabi bukan Bersumber dari iztihad pribadi beliau Tapi jawaban beliau itu Bersumber dari wahyu Betapa banyaknya ayat-ayat yang menjelaskan Hal tersebut Contoh Nabi SAW Pernah ditanya Tentang bagaimana Hukum Buruan yang diburu Dengan menggunakan anjing pemburu. Lalu ditanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berani menjawab dengan fikirannya sendiri. Karena ini urusan agama. Urusan agama berarti urusan Allah. Agama itu wahyu. Bukan produk akal manusia walaupun manusia tersebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan. Tapi wahyu. Maka turunlah ayat seperti yang Dinyatakan dalam Al-Maidah ayat yang keempat kata Allah ya Rasul Naka lahum Qul uhilla Lakum al-Tayyibat, Wa Ma Allamtum min al-Jawari, Mukalbiina Tuallimuna Hunna Mimma allamakumullah Fa'kulu Mimma AmSakna Aleikum, Wa Azkur Ussmalillahi Alei, Wa Taqul Allah, Inna Hisab. Kata Allah mereka bertanya kepadamu hei Muhammad apa yang dihalalkan bagi mereka. Katakan olehmu dihalalkan bagi kalian yang baik-baik dan binatang-binatang buruan yang kalian dapat hasil berburu anjing buruan yang kalian ajari mereka dengan tentang ilmu-ilmu yang Allah ajarkan kepada kamu. Jadi anjing buruan tersebut diapakan dulu, diajari dulu oleh majikannya, oleh tuannya, oleh manusia yang melatihnya. Demikian juga ketika para sahabat berperang kemudian menang dan memperoleh harta rampasan perang. Apa itu halal apa tidak? Kalau halal bagaimana pembagiannya? Kalau umat-umat zaman dahulu diharamkan memakan harta rampasan perang. Umat-umat zaman dahulu dipimpin oleh nabi-nabi mereka, ada harta rampasan perang, dikumpulkan, disimpan di sebuah daerah terbuka, lalu ada api yang menyambar dari langit, lalu membakar semua harta tersebut. Itu zaman dahulu. Tapi di zaman Nabi Muhammad SAW dihalalkan harta rampasan perang. Cuma mereka tidak tahu bagaimana pembagiannya. Maka bertanyalah kepada Nabi SAW. Turunlah ayat Surah Al-Anfal ayat yang pertama menyatakan Yas Alu Naka Anil Anfal. Kolil Anfalu Lillahi rasul. wa Rasul. Fataqul Allah wa Wahai Allah wa Rasulahu ingkun tuk mukminin. Mereka bertanya kepada engkau tentang harta rampasan perang. Katakan oleh Muhammad, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Demikian juga manusia pernah bertanya kepada Nabi saw tentang bulan, termasuk bulan-bulan Haji maka bertanyalah kepada nabi alaih sallatu wasalam turun ayat Al-Baqarah 189 menyatakan yasalunaka anil ahillah qul hiya nasi wal hajju walaysa albirru bi an ta'tul min zuhuriha walakinnal birra man kata Allah subhanahu wa ta'ala mereka bertanya kepadamu tentang bulan. Katakanlah bulan itu adalah waktu-waktu bagi manusia. Dan waktu-waktu untuk haji. Bukanlah kebaikan itu engkau mendatangi rumah-rumah dari belakang-belakang rumah itu. Tapi kebaikan itu adalah orang yang bertakwa. Kemudian... Mereka juga bertanya bagaimana hukum berperang di bulan-bulan haram Datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam Oleh Nabi alaihi salatu wasalam Tidak dijawab dengan ro'yunya Tapi menunggu turunnya ayat Lalu turunlah ayat yang ditanyakan Dalam surah Al-Baqarah 217 Allah berfirman Yas'alunaka syahril haram qitalun fihi qul qitalun fihi kabirun wasaddun an sabilillah wa bihi wal mas uh, wal haram wa ikhraju ahlihi minhu akbar indallahi wal fitnatu akbar minal qatr mereka bertanya kepadamu tentang bulan-bulan haram bagaimana hukum berperang di dalamnya jawab oleh muai muhammad Berperang di bulan haram itu dosa besar. Tapi menghalangi manusia di jalan Allah dan kufur kepada Allah dan mengeluarkan penduduk masil haram dari tempatnya itu lebih besar di sisi Allah dosanya. Dan fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Yang dimaksud fitnah di sini para ulama tafsir menyatakan adalah syirik. Syirik lebih besar dosanya daripada membunuh di bulan haram tersebut. Oleh karena itu, Kalau orang-orang musyrik mengajak berperang, Mengusir kaum muslimin dari tanah haram, Lawan, walaupun itu di bulan haram. Kemudian, kaum muslimin juga melihat, Bagaimana perlakuan Yahudi dan Nasara kepada para wanita yang sedang haid. Kalau orang-orang, Yahudi memperlakukan wanita yang sedang haid itu tidak manusiawi Tidak boleh makan bareng, tidak boleh tidur bareng, tidak boleh tinggal di rumah Pokoknya selama haid keluar dari rumah ada gubuk tersendiri untuk mereka Pakaiannya tidak boleh menyatu dengan pakaian anggota keluarga lain selama masa haid Itu Yahudi kalau Nasrani sebaliknya boleh termasuk melakukan hubungan suami istri dengan wanita yang haid. Lalu para sahabat bingung harusnya gimana? Bertanyalah mereka kepada Nabi SAW. Akhirnya turun ayat yas'alunaka 'anil mahid qul hiya adza fa'taziluhunna fil mahid mereka bertanya kepadamu tentang wanita-wanita yang sedang haid. Tentang haid. Jawab olehmu haid itu adalah penyakit. Maka jauhi oleh kalian mereka wanita yang sedang haid itu. Artinya tidak boleh digauli. Nah, Islam ini pertengahan di antara Yahudi dan Nasara. Selama haidnya wanita biasa saja boleh makan bareng boleh minum barang, boleh bercanda, boleh bersentuhan dengan suaminya. Tetapi tidak boleh melakukan hubungan. Hanya itu. Walhasil semua problematika agama yang menjadi sesuatu yang membingungkan di kalangan sahabat, saat itu ada solusinya. Dengan bertanya langsung kepada Rasul SAW. Walhasil tidak ada ikhtilaf yang terjadi di kalangan para sahabat selama Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada. Akan tetapi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, umat pun mulai ikhtilaf tentang hukum-hukum syariat. Tapi ikhtilaf tersebut yang terjadi di kalangan para sahabat Didasarkan kepada pertama ilmu, bukan kebodohan. Seluruh sahabatlah orang-orang yang berilmu, walaupun kadar ilmunya berbeda-beda. Kedua, didasarkan pada iman, bukan pada hawa nafsu. Dengan semangat mencari mana yang benar dan mana yang salah. Bukan mencari menang dan kalah. Tidak ada harga diri, tidak ada gengsi, tidak ada kehormatan yang mereka sertakan dalam ikhtilaf mereka Hanya satu, mana yang benar ya? Itu yang dicari Dan yang ketiga dengan tetap memelihara, menjaga persatuan dan kesatuan serta persaudaraan Dan memelihara, menjaga kaidah yang kemaslahatannya jauh lebih besar daripada ikhtilaf itu sendiri Nah, lalu terjadilah ikhtilaf tersebut di kalangan para sahabat. Bahkan terus terwariskan sampai ke kalangan para ulama. Nah, akan tetapi yang namanya manusia walaupun sahabat, walaupun para ulama, walaupun manusia dengan keimanan yang dahsyat, yang hebat. Sebagai manusia tetaplah manusia yang tidak ma'asum dari kesalahan. Yang tidak terpelihara dari kekeliruan. Karena manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. wa وَخُلِخَ الْإِنْسَنُوا دَعِفَةَ Kata Al-Quran Surah An-Nisa 28. Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Apanya yang lemah? Segala-galanya. Termasuk ilmunya. Termasuk kemampuan, kecerdasannya, daya analisanya, dan seterusnya. Kelemahan itu menyebabkan sangat mungkin mereka terjerumus ke dalam kekeliruan atau kesalahan. Cuma satu yang kita tahu pasti bahwa kesalahan yang teralami oleh para ulama bukanlah kesalahan yang memang disengaja salah menyelisihi Quran dan sunnah yang sudah nyata-nyata kebenarannya. Bukan. Tapi kesalahan tersebut adalah kesalahan yang disakibatkan karena keterbatasan mereka. Nah, ada beberapa sebab seseorang salah, keliru dan ikhtilaf dengan ulama lainnya. Sebab pertama ayakun adzalilulam yablugh hazaal mukhalif aladzhi aktho afihukmi. Sebab pertama adalah ada dalil yang belum sampai kepada orang ini yang mengakibatkan orang ini salah atau keliru. Sebab yang pertama ini tidak hanya di kalangan para ulama saja terjadinya. Tapi juga di kalangan para sahabat. Contoh sebuah hadis yang suhih direweyatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab suhihnya. Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari Kitabul Anbiya Bab Haditsul Ghar Imam Muslim dalam Kitabussalam Bab At-Taun wa Khiyarahul Kuhana Disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an berangkat ke Syam bersama pasukannya Di tengah jalan ada berita yang menyebar bahawa di Syam itu sedang mewabah penyakit Ta'un. Penyakit Ta'un itu bahasa kitanya sekarang penyakit kusta. Ya sejenis penyakit kulit yang ganas gitu ya. Yang sangat mudah untuk menular. Menulari siapapun orang yang bersentuhan, yang berdekatan. Lalu mereka pun berhenti di tengah jalan. Apa terus apa enggak? Lalu mereka musyawarah. Mengumpulkan seluruh sahabat muhajin dan ansar. Ikhtilaflah mereka kepada dua golongan. Golongan pertama pulang. Nanti kalau enggak pulang. Kita kena penyakit taun tertular. Kata yang lain jangan. Kenapa takut? Ta'un itu kan kena tidaknya seorang itu karena takdir Allah. Kalau Allah mentakdirkan kita kena ta'un walaupun tidak kesyam, kan akan kena. Kalau kita tidak ditakdirkan kena ta'un walaupun kesyam yang ada wabah di sana, insya Allah tidak akan kena. Kan begitu. Akhirnya mereka ikhtilaf, satu menyatakan pulang lagi, satu lagi menyatakan jangan pulang. Tapi kemudian yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama, yaitu pulang. Ketika musyawarah sedang sengit-sengitnya, datanglah Abdurrahman bin Auf. Datang terlambat karena ada satu keperluan. Maka mendengar ikhtilaf yang terjadi di kalangan sahabat berkata Abdurrahman bin Auf Inna indi fi dhalika ilman sami'tu Rasulullah s.a.w. Ida sami'tum bih fi arudin falatakdumu alih wa in waqa'a wa antum fiha falatakhrujufiraran minhu. Kata Abdurrahman bin Awas, Sesungguhnya aku memiliki ilmu tentang hal itu yang aku dengar langsung dari Rasul salallahu alaihi wa Beliau bersabda, apabila kalian melihat, Mendengar ada penyakit taun di suatu negeri, Jangan kalian datang ke negeri itu. Dan apabila ke, eh, penyakit taun itu, Menyebar di suatu negeri dan kamu berada di negeri tersebut Janganlah kalian keluar dari negeri itu Untuk menghindarkan diri dari penyakit taun tersebut Jadi Kalau kita belum ada di negeri itu Jangan datang ke negeri yang ada wabah taun tersebut tapi kalau umpamanya kita sudah ada di negeri itu terus penyakit taunnya menyebar kita jangan keluar dari sana ini hadis tidak terdengar oleh sahabat-sahabat yang lainnya tidak diketahui tapi Abdurrahman bin Auf mengetahuinya oleh karena itulah maka salah satu di antara penyebab Seseorang salah Tadi kan ada para sahabat yang kekeh Pokoknya kita harus datang ke sana Kalau Allah mentakdirkan kita gak kena tahun Tidak akan kena Kalau umpamanya ditakdirkan kena Walaupun gak kesam pasti akan kena Itu kekeh Dan hal ini Mereka keliru Nah kekeliruan itu bisa kita ketahui setelah Mendengar adanya hadis dari Abdurrahman bin Auf Yang menyatakan Kalau ada penyakit taun di suatu negeri, maka jangan kamu datang kepadanya, kepada ke negeri tersebut. Nah, ini termasuk salah satu contoh bahawa salah satu di antara sebab ikhtilaf atau kesalahan yang teralami oleh seorang ulama dalam menetapkan hukum adalah karena belum sampainya dalil tentang masalah tersebut. Contoh-contoh tentang masalah ini sangat banyak. Tapi satu contoh yang tadi cukup bagi kita untuk menerangkan bahwa penyebab ikhtilafnya ulama yang satu dengan yang lain atau kesalahan seorang ulama dalam berizdihad dalam satu masalah. Itu disebabkan karena belum sampainya dalil tentang hal itu kepada orang tersebut. Inilah sebab yang pertama. Sebab yang kedua ayyakunal hadithu qad balag arrajul walakinnahu lam yathiq bi naqilihi waraa minhu. Fa akhadha bima yarah aqwa minhu. Penyebab yang kedua kadang ada hadis yang sampai kepada seseorang kepada seorang ulama hadis itu sudah sampai. Tapi ulama itu tidak percaya kepada orang yang menyampaikan hadis tersebut. Bukan tidak percaya kepada hadisnya. Tapi kepada orang yang membawa hadis tersebut. Dan ulama ini memandang. Isi hadis yang disampaikan oleh orang tersebut. Bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat. Lalu dia mengambil yang menurut dia yang lebih kuat. Sebagai contoh, ini juga pernah terjadi di kalangan para sahabat. Fatimah binti Qais radhiyallahu anha ditalak atau dicerai oleh suaminya dengan talak tiga. Lalu Mantan suaminya mengutus seseorang untuk memberikan sejumlah gandum kepada mantan istrinya sebagai nafkah bagi istrinya selama masa iddah. Tapi mantan istrinya itu menolak dan tidak mau menerimanya. Enggak mau? Pokoknya mah gitu ya. Maka kedua-duanya kemudian mengangkat masalah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nih? Ini istrinya ini Fatimah binti Qis ini bukanlah wanita yang matre. Sudah dicera talak tiga. selama masih idah masih diberi nafkah oleh suaminya. Kalau matre kan ah ya, udah aja langsung diterima. Hukumnya mau boleh mau tidak. Tapi karena beliau orang yang bukan matre, khawatir ini haram, enggak boleh. Maka beliau menolak. Karena apa? Karena sudah ditarak tiga. Dan setelah ditarak tiga kan tidak ada masa idah lagi. Karena tidak bisa kembali, tidak bisa rujuk. Gitu. Nah, kaya ditolak. Mantan suaminya kekeh. Mau memberikan. Nah, khawatir dosa. Kalau masa idah belum selesai, tidak dinafkai. Khawatir dosa. Jadi mantan suami takut dosa kalau tidak, meneri, kalau tidak memberi nafkah, mantan istri takut dosa kalau itu menerima takut itu haram. Maka diangkatlah masalah ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "La nafqa talaha walasukna". Tidak ada nafkah bagi istri yang sudah dicerai tiga kali tersebut selama masa idahnya dan juga tidak ada tempat tinggal hadis ini suhi diriwayatkan oleh imam muslim dalam kitab suhinya kitab utolak bab al-mutolak wa thalathan la nafak wa talaha bab yang menjelaskan bahawa wanita yang sudah ditalak tiga itu tidak ada nafkah baginya oleh karena itulah maka tidak mau menerima kenapa tidak ada Nafkah dan tidak ada uh, apa tadi tempat tinggal karena itu sudah tolak bain. Allah berfirman dalam surat Tolak ayat 6 kata Allah wa inkunna ulati hamlin faangfiqu uh, faangfiqu alaihinna hatta yadun hamla Kata Allah subhanahu wa taala kalau mereka yang ditalak itu sedang hamil Maka beri nafkah kepada mereka sampai mereka melahirkan kandungannya. Ini khusus untuk yang ditalaknya itu sedang hamil. Tapi kalau tidak sedang hamil maka tidak. Jadi ada hadis seperti itu yang saya diriwetkan oleh imam muslim. Tapi hal tersebut tidak diketahui oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an beliau menjadi khalifah. Beliau berpendapat bahawa wanita yang sudah ditalak tiga ini tetap selama masa idah harus dinafkahi dan harus dikasih tempat tinggal. Lalu Fatimah binti Qais datang kepada Umar bin Khattab menyampaikan hadis ini. Oleh Umar ditolak. Alasannya barangkali Fatima ini lupa atau keliru. Kenapa? Karena menurut Umar bertolak belakang dengan ayat kata Umar Anasrukku kaulah Rabbi na liqali la tadri azharat amnasiat. Apakah kita harus meninggalkan firman Allah? hanya karena ucapan seorang wanita yang kita tidak tahu apakah dia ini ingat atau lupa atau salah atau keliru makna ucapan Umar Umar tidak yakin bukan kepada dalilnya tapi tidak yakin tentang bisa dipercaya atau tidaknya Fatimah binti Qis tersebut Berdasarkan hal tersebutlah Maka Umar menolak. Dalil yang disodorkan oleh Fatimah binti Qis radhiyallahu anha ini dan ini menunjukkan bahwa Umar salah ijtihadnya dalam masalah ini. Dan kesalahan tersebut disebabkan pertama belum sampai dalil, kedua begitu dalil disampaikan dia tidak percaya kepada orang yang menyampaikan dalil tersebut Yaitu Fatimah binti Qis Yang menurut dia mungkin saja salah Nah yang seperti ini banyak terjadi di kalangan umat ini Orang banyak menolak hadis-hadis Nabi Selesem yang disampaikan kepadanya salah satu Pertimbangannya bukan tidak iman kepada isi hadisnya. Tapi mungkin tidak percaya kepada orang yang menyampaikan hadis tersebut. Makanya ditolak. Sebagai contoh umpamanya. ya Contohnya umpamanya ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Bagaimana tentang hukum sholat tasbih yang memang diikhtilafkan oleh para ulama. Dan perbedaan ikhtilaf di kalangan para ulama karena perbedaan mereka dalam menghukumi hadis tentang salat tasbih tersebut. Syekhul Islam, Al Imam Ibnu Qayyim, sama Syalutsain rahimahumullahu taala ajmain menyatakan hadis itu la aslalahu, tidak ada asalnya. Ternyata ada penjelasan hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam tentang salat tasbih yang menyatakan bahwa hadisnya itu adalah hasan. Kenapa hasan? Karena memang menurut penelaahan mereka hadis ini hasan. Salah satu yang menghasankan hadis ini adalah Syekh Ridwan Jami' Ridwan di dalam kitab Tahqiq Mukhtasar min Hajjil Qasidin yang menjelaskan bahawa hadis tentang salat tasbih tersebut derajatnya hasan Hadisnya diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, "Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala li Abbas, ya amma, ala u'thika al ala u'allimuka." Wahai kata Ibnu Abbas, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pamannya itu Abbas, "Wahai pamanku, mau enggak aku beri engkau, mau enggak aku ajari engkau?" Yaitu tu yitutussalli arba raka'at takra'u fi kulli rak'atin bi Fatihatil Kitab wa surah fa idza rafa'ta fa min al-qira' fi awwal rak'at wa anta qa'imun qulta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 marrat thumma tarkau fa taquluha wa anta raqi'un 'ashran thumma tarfa'u ra'saka min ar-ruku' fataquluha 'ashra thumma tahwi sajid, Dan fataquluha 'ashra wa anta sajid 'ashra kata nabi sallallahu alaihi wasallam kau salat 4 rakaat di setiap rokaat tersebut kau baca Fatihah dengan surat apabila engkau sudah selesai membaca surat di awal rokaat dalam keadaan berdiri engkau membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali Kemudian engkau ruku Dalam keadaan ruku Engkau membaca itu 10 kali Kemudian setelah beres air eh, ruku Engkau bangkit Yaitu itidal. Lalu Engkau pun dalam keadaan itidal Membaca itu 10 kali Lalu engkau sujud Dalam keadaan sujud Engkau membaca Subhanallah walhamdulillah wa Walailahullah walau akbar juga Sebanyak 10 kali juga Begitu seterusnya Lalu sampai di akhir hadis itu Disebutkan fadhalika khamsun wasab'un Jumlah total Bacaan tasbih Yang dibaca adalah sebanyak 70 Lima tasbih dalam setiap rokat Lalu lakukan itu selama, selama empat rokat Ini satota antusalliyaha fikuli yaumin marafafah Kalau kamu mampu Melakukan sholat ini di setiap hari satu kali, lakukan. Kalau tidak, maka lakukan sejumat sekali. Kalau tidak, maka engkau lakukan sebulan sekali. Kalau tidak, maka setahun sekali. Kalau tidak, maka seumur hidup sekali. Inilah yang kemudian disebut dengan sebutan sholat tasbih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah, bahkan Imam Ibnu Majah, Merewetkan hadis ini dua kali. Dan. Syialal Bani Rahimahullahu Ta'ala. Menyatakan hadis ini sahih. Imam Ash-Shawqani dalam kitab. Nail-Autor juga menyatakan hadis ini sahih. Nah ini. Ikhtilaf dikalakan para ulama. Ada pun Syekhul Islam menyatakan hadis ini. La Aslalahu dan ya ini diperkuat la syalu tsaimin rahimahullah. Apakah mereka tidak tahu ada hadis ini? Tahu. Apakah mereka tidak tahu bahwa ada yang mensahihkan hadis ini? Tahu. Terus kenapa kalau tahu tetap menyatakan bahwa solat tasbih itu tidak ada karena mereka lebih yakin kepada keterangan yang menyatakan bahwa hadis ini tidak ada asalnya. Yang menyatakan hadis ini sahih itu tidak dipercaya keterangan-keterangannya. Melalui terjadilah ikhtilaf di kalangan para ulama tentang masalah ini. Dan betapa banyaknya perkara-perkara yang seperti ini terjadi di kalangan para ulama. Jadi penyebab terjadinya ikhtilaf atau mungkin kesalahan di kalangan para ulama dalam istihadnya adalah. Karena walaupun ada hadis yang sudah sampai kepada mereka akan tetapi mereka tidak mempercayai orang yang menyampaikan hadis itu kepada mereka. Inilah penyebab yang kedua. Ketiga ayyakunal hadis qad balaghahu walakinnahu nasiyahu. Penyebab ketiga, hadis itu sudah sampai kepada dia tapi kemudian dia lupa. Dan lupa ini penyakit manusia, semua manusia, tidak hanya manusia biasa, bahkan Nabi Muhammad saw juga suka lupa, bukan hanya lupa hadis, bahkan juga lupa ayat. Jangankan sahabat Nabi saw juga suka lupa kepada ayat, jangankan ayat suka lupa juga Nabi saw terhadap jumlah rakaat sholat. Kadang-kadang beliau kurang, kadang-kadang beliau lebih. Kadang-kadang beliau tidak tidak tasyahud awal. Ini dibahas oleh para ulama setelah hadis-hadisnya. Dalam bab sujud sahwi. Nabi SAW, salat tuhur atau asar dua rokat. Salah dua rokat, salam. Sahabat juga ikut salam. Abu Bakar, Umar dan yang lain-lain tidak berani bertanya atau menegur. Ada seorang sahabat, Ya Rasulullah, apakah kita salat dikosor atau lupa? Kata Nabi, dikosor tidak, lupa tidak. Oh, kalau begitu engkau lupa, Ya Rasulullah, kita baru dua rokaat. Ini ditambah lagi oleh Nabi Alaihi Wasallam dua rokaat, lalu sujud sahwi. Pernah salat turat atau asar beliau lima, lima rokaat? Apakah sengaja lima rokaat? Bukan, lupa aja, Bleng, lupa. Lalu... Nanti ditebus kesalahan itu dengan sejud sahwi Nah kalau jumlah rokaat saja Nabi suka salah Apalagi ayat Sebagaimana Sebuah hadis. Saat itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Bersama para sahabatnya Solat Lalu ketika solat itu Nabi selesai membaca surat Lalu beliau berhenti di tengah ayat karena lupa dan para sahabat tidak ada yang berani menegur atau me melanjutkan karena ya tentu saja segan siapa yang berani kepada Nabi saw. Begitu beres solatnya kata Nabi saw. Hala kuntadakartanya kenapa tadi kamu tidak mengingatkan aku. Ini teguran Nabi sallallahu kepada Ubay bin Ka'ab. Bagaimana Nabi bisa lupa padahal wahyu itu diturunkan kepada beliau? Ya, karena beliau itu juga manusia biasa. Yang sama dengan manusia yang lainnya terkenal lupa. Allah berfirman, sanuqri'uka falatansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kami akan bacakan kepadamu ayat maka janganlah kamu lupa falatan sa maka kamu tidak akan lupa illa Masya Allah kecuali apa-apa yang Allah kehendaki. Berdasarkan hal itulah maka kalau nabi lupa apalagi para sahabat. Contoh kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an bersama Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma Kedua-duanya diutus oleh Nabi s.a.w. untuk suatu keperluan. Di tengah jalan pada waktu so subuh. Baik Umar maupun Ammar bermimpi dan dua-duanya junub. Lalu mau sholat tidak ada air untuk mandi. Adapun Umar, adapun Ammar dia beristihad. Dan... Berpendapat bahwa Kalau tidak ada air untuk mandi Boleh bersuci dengan tanah Lalu dia berguling-guling di tanah Mandi dengan tanah Keseluruh tubuhnya Seperti binatang berguling-guling Lalu setelah itu dia sholat adapun Umar Umar memandang Enggak Enggak wajib sholat Karena tidak mampu bersuci Sholat juga percuma Karena lagi jodoh untuk bersuci nggak ada air, kalau nggak ada air ya gimana lagi akhirnya tidak sholat. Umar tidak sholat, Ammar sholat dengan sebelumnya berguling-guling di tanah. Setelah beres kedua-duanya keperluannya datanglah dua-duanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan lalu kata Nabi Sallam kepada Ammar, Inna makanayakfika antakulabiyadeeka hakada. Waharap biadaih al-ard marrah wajah, thumma masah shimal al-iymin. Wazahir kaffiyih wajahu, wa kana Ammar radhiyallahu an. Yuhdithu bidadal hadith fi khilafat Umar. Kala Nabi Sallallahu alaihi berkata kepada Ammar, cukup bagimu hai hey Ammar untuk melakukan begini ni dengan kedua tanganmu. Lalu ditebukkan kedua tangannya ke tanah satu kali. Lalu digosokkan atau diusapkan eh, tangan kiri ke tangan kanan, tangan kanan ke tangan kiri lalu ke wajahnya. Begitu. Jadi dua-duanya salah, Amr salah, Umar salah. Tapi kemudian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahukan tentang cara yang benar. Setelah Nabi selesai wafat, Abu Bakar jadi khalifah. Lalu Abu Bakar juga wafat, Umar menjadi khalifah. Pada zaman Umar menjadi khalifah Amr bin Yasir radhiyallahu anhuma menceritakan hadis ini kepada orang lain Menceritakan hadis ini kepada orang lain terdengar oleh Umar Lalu oleh Umar ditanya Si Amr bin Yasir ini, "Ma hadal hadits alladhi tuhadditsu bihi?" Hadis apa yang kamu riwayatkan ini? Lalu oleh Ammar bin Yasir Diceritakan kepada Umar. Kata Ammar, "Amma tadhkuru hina ma ba'atsana Rasulullah fa'ajnabna wa amma anta falam tusolli wa ma ana fatamarraqtu fis sa'i." Faqala an-nabiyyun "Innama kana yakfik an taqula hakadha kadhakadha." Kata Ammar masih ingat ingatkah engkau ketika dulu Rasulullah SAW mengutus kita berdua untuk satu keperluan. Lalu kita junub. Engkau tidak sholat, aku berguling-guling di tanah. Lalu sholat. Lalu kata Nabi cukup bagimu untuk berbuat begini dengan kedua tanganmu. Lalu diajari tayammu. Tapi Umar tidak ingat kasus itu. Kata Umar, Ittaqillah ya Ammar. Bertakwalah kamu kepada Allahi Ammar. Apa kata Ammar? Insyta bimajalallahu alaihi min taatika allahu hadisabihi fauntu. Kata Ammar, kalau engkau menghendaki, karena aku wajib mentaatimu sebagai khalifah, lalu engkau menghendaki aku tidak menceritakan hadis ini, aku akan lakukan. Aku tidak akan menceritakan hadis ini. Jadi kalau Umar melarang, jangan diceritakan hadis ini, aku tidak akan menceritakannya. Tapi Ammar itu tertuntut untuk menceritakan hadis ini karena ini ilmu dan ilmu wajib disampaikan. Lalu berkata Umar, "Nuwallika ma tawallaita." Yani fahdits bihi an-nas. Kalau begitu kata Umar, aku serahkanlah urusan ini kepadamu terserah. Boleh. Akhirnya dibolehkan oleh Umar kepada Amar untuk menjelaskan hadis ini. Jadi ternyata Umar lupa tentang peristiwa yang dialaminya bersama Amar bin Yasir. Dan ini pernah juga menjadi pembicaraan antara Abdullah bin Mas'ud dengan Abu Musa al-Ash'ari tentang... Bagaimana kalau umpamanya kita junub lalu tidak ada air? Lalu terjadi ikhtilaf antara Abdullah bin Mas'ud dengan Abu Musa al ashari Abdullah bin Mas'ud dengan Abu Musa al ashari Lalu kata Ibnu Mas'ud, "Alam tsara Anna Umar lam yaqna bi qoli Ammar?" Kalau kata Abu Musa, "Ya, kita ini aja apa namanya? Tayamum." Kata Abu Musa enggak. Kata Abu Musa ni ada hadis Ammar bin Yasir diajari oleh Nabi Sallallahu Sallam tentang tayamum nih. Kata Abu Abdullah bin Masud. Tapi kan Umar tidak menerima ucapan Ammar. Jadi keke. -ke. Kata Abu Abdullah bin Masud tidak ada tayamum. Kata Abu Musa al Asyari ada. Kata Abu Musa Asyari ni dalilnya adalah Ammar bin Yasir kata Ibn Mas'ud tapi kan Umar menolak hadis itu peristiwa itu Apa kata Abu Musa dakna min qali Ammar mataqulu fi hadhihi al yani ayat al-Maidah sekarang kita tinggalkan ucapan Ammar ataupun Umar bagaimana pendapat tentang ayat ini nih lalu dibacakan surah al-Maidah ayat yang ke-6 yang menyatakan: "In kun tumardawala safarin awajah aduk aduk aduk mingkuminal qaid, aulamastumunisa falam falam tajidul maafatayamamusaidan taibah. Wamshahu biwujuhikum waidikumin." Kata Allah: "Apabila kalian sakit, atau safar, atau habis buang air besar, atau apa menyentuh perempuan, menyentuh di sini artinya melakukan hubungan dengan istri." Lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Usaplah wajah dan tangan kalian dengan debu itu. Nah, bagaimana dengan ayat ini? Ini kan mengajari tayamum, lalu Ibnu Mas'ud tidak berkata sepatah kata pun. Tapi hadis ini, hadis tersebut merupakan sebuah hadis yang Sahih diriwetkan imam Bukhari dalam sahih Bukhari Kitab tayammum. Juga imam muslim dalam kitabul haid bab tayammum. Yang menunjukkan kadang-kadang sahabat ada yang lupa kepada hadis. Padahal hadis tersebut adalah hadis yang dia alami sendiri. Kalau ini terjadi di zaman nabi, di zaman para sahabat. Apalagi kepada para ulama yang setelah itu. Inilah sebab yang ketiga. Para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan, penyebab ikhtilafnya ulama ini masih banyak. Akan tapi waktu yang kita miliki sudah habis, tidak memungkinkan lagi bagi kita untuk melanjutkan. Maka untuk pagi hari ini cukup sampai di sini saja dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi dan kita masih punya sisa waktu yang ada untuk bertanya jawab. Dipersilakan para pendengar Radio Roja untuk bertanya. Melalui SMS ataupun telepon Yang nanti akan dipandu oleh Ahri Muzin Fadol Ahri Muzin untuk memandu Alhamdulillah. Alhamdulillah Iya. Syukran Ustaz atas materi yang sudah Diberikan tadi, sangat bermanfaat Dan sangat uh, Padat mengenai Ilmu yang sudah disampaikan tadi Dan selanjutnya kepada para pendengar Radio Raja Bandung yang akan bertanya Mengenai materi yang sudah disampaikan Ustaz tadi dipersilakan bisa berinteraksi langsung di nomor 02286862637, sekali lagi di nomor 02286862637 atau juga bisa mengirimkan pertanyaan lewat pesan singkat di nomor 08112271476. 08112271476. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ustadz lewat pesan singkat. Yang pertanya, yang pertama dari Umu Hafid di ujung berung Ini sudah be, beberapa kali uh, beliau mengirimkan SMS ini Ustaz Assalamualaikum Ustaz Ustaz, dalam agama Islam ada tidak sholat hajat dengan sholat istihorah uh, Terus bagaimana hukumnya? Terima kasih Siapa tadi? Umu Hafid di ujung burung. Umu Hafid di ujung burung, barokah Allahufik. Ada telepon dulu. Iya. Hmm. E, semoga Allahumma azza wajalla melimpahkan barokahnya kepada Umu Hafid dan keluarga, serta tetap istiqamah di atas kebenaran. E, bagaimana solat hajat dan solat istikharah Tapi untuk solat hajat yang banyak digembar-gembar oleh para ulama. Ini termasuk sebuah solat yang juga disalahfahami oleh orang sama seperti solat tobat, yaitu hadisnya siapa mentawab doa, thumma asbagawudhuahu, thumma sollarukatain. Siapa orang yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya lalu solat dua rakaat, lalu dia meminta hajatnya kepada Allah, maka Allah akan memenuhi seluruh hajatnya. Sebagian ulama, sebagian orang menyatakan sholat duarokat itu sholat hajat. Tapi ulama-ulama lain menyatakan itu bukan sholat hajat, tapi itulah sholat syukur wudhu. Karena sudah sudah berwudhu, lalu sholat duarokat. Sholat apa ya syukur wudhu. Oleh karena itu sebagian ulama menyatakan tidak ada sholat hajat. Yang tadi dikatakan dalam hadis itu adalah sholat syukur wudhu. Itu yang pertama. Adapun sholat istigharah, iya ini ada disunahkan. Sholat istigharah apabila kita Dihadapkan kepada sebuah pilihan Yang kita tidak tahu apakah pilihan itu baik atau buruk bagi kita Maka disunnahkan untuk melakukan sholat istikharah Meminta dipilihkan dengan pilihan yang baik kepada Allah dengan sholat tersebut Jadi sholat istikharah ada, sholat hajat diiktilafkan Begitu Umuh hafidh Wallahu'alam ya, Syukuran Ustaz atas jawabannya Dan selanjutnya kita akan uh, angkat pertanyaan via telepon dari hamba Allah di Bandung Oh. Tutup. Bu, to silakan nelpon lagi ya. Pada yang nelpon tadi kami persilakan untuk ah ada di. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Saha yang di mana, Ibu? Di Ain Cimahi. Ibu Ain Cimahi memang enggak, sulna, Ibu? Iya. Kumaha damang, Ustaz? Alhamdulillah, sawangsulna, Ibu damang. Alhamdulillah, luar biasa Allahu Akbar. Ustaz ia pada itu marah Perkawi Solat Tasbih organisasi Islam Anusanes Nyebatkan sahurna hadis Nata doi Nah tiasa bentan kita Abdi jangan teragam Mana ini leres gitu, Ustaz hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya Ibu saya dicimahi Barokallahu fik Ibu saya mudah-mudahan Allah tewoleh ngalimpahkan barokah rahmat taufik hidayah kesehatan gitunya rizki anu ngocor kalawan halal pinuh barokah kabu ain sakulawargi oge kang ngosadayna pendengar radioja di Manawe ayananya jadi ku bahasa Sunda ada or ormas yang mentaifkan betul karena memang dari sononya ibu para ulamanya bukan hanya dhaif tapi itu palsu la aslalahu termasuk Syekh Muhammad bin Shalal rahimahullah dalam kitab Kitabul Ilmi ketika menyinggung masalah salat tasbih beliau katakan ini la aslalahu tidak ada asalnya mm -hmm. tapi ada yang mensahihkan seperti Syekh Albani Syekh Ridwan Jami' Ridwan dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin tadi disebutkan ya lalu bagaimana uh, hal itu bisa terjadi ya yeah. uh, Terjadinya ikhtilaf di kalangan para ulama dalam menilai sebuah hadis apakah sahih atau tidak. Itu sangat bergantung kepada informasi yang sampai kepada beliau tentang hadis itu. Tentang periwayatannya, tentang sanarnya, tentang rawinya dan yang lain-lain. Perbedaan itu melahirkan perbedaan dalam menghukumi hasil akhir terhadap tentang hadis itu. Walhasil ini ikhtilaf, terus sikap kita yang penting sikap kita ibu ayah ya. Sikap kita adalah kita pelajari kedua-duanya ya, Kita pelajari kedua-duanya, dalilnya Dan kita ambil Mana yang menurut kita lebih kuat dalilnya Kita ambil untuk diri sendiri Tapi kita tetap ikhtiram Menghargai, menghormati pendapat yang tidak kita ambil Menghargai orang-orang yang mengambil pendapat yang berbeda dengan kita Makanya kita tidak akan berantem, umpamanya kalau saya pribadi ya ibu ayah, saya pribadi lebih cenderung kepada yang menyatakan hadis ini la aslah Kenapa ya? Apa, pen... Saya sudah mempelajari kedua-duanya dan mengetahui alasan kedua-duanya. Nah menurut saya lebih kuat yang tidak. Tapi kalau ada orang yang melakukan sholat tasbih, saya tidak akan menyatakan itu keliru, dia dosa, dia melakukan kebidahan, tidak. Karena apa? Karena para ulama juga ada yang mensahikan itu berdasarkan ilmu yang sampai kepada mereka. Dan mereka melakukan sesuatu berdasarkan ilmu. Kalau toh keliru is, e, mereka memperoleh satu pahala dan kalau umpah benar mereka memperoleh dua pahala seperti itu. Jadi sikap kita ambil mana yang menurut kita terkuat Dan tetap menghormati, menghargai pendapat yang tidak kita ambil Dan orang yang mengambil pendapat yang tidak sama dengan pendapat kita Dengan begitu kita tetap akan bersatu dan berukhuah di atas perbedaan Begitu Ibu Ayi, Wallahu'alam bisawal Iya, syukran atas jawabannya Ustaz Dan kita akan angkat kembali dari penelpon yang tadi Assalamualaikum Waalaikumsalam Iya dari mana di dari siapa di mana bu? Ini hamba Allah di, di Sahar. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam, Rahmatullah. Uh, Ustad ini kan uh, saya itu bekerja di sekolah ya. Hmm. Kemudian waktu pas sebelumnya itu masih menyimpan gaji guru yang sebelumnya yang tahun 2010 hmm. sampai 2018 itu. Nah uh, saya sama teman itu berencana buat mengeluarkan ke sodako seperti ya keskit atau apakah gitu uh, itu rencananya itu benar atau enggak karena mengingat uh, segala yang fisik itu, itu seperti haknya itu enggak dipenuhi sama yayasannya gitu seperti otomateri charlat, dan latar blablabla gitu jadi apakah kesetujuan saya sama teman itu benar atau Salah, gitu. sebentar bu sebentar bu uh, saya mau ya. tanya dulu jadi uh, itu gaji ibu sebagai guru gitu uh, enggak itu gaji guru-guru yang tahun 2009 2010 sampai tahun 2012 itu masih pending dilaci gitu jadi tidak dibagikan uh, sama -sama guru yang udah keluar nggak dikasihkan gitu oh iya iya ya ya jadi uh, maksudnya tuh mau ngasih semestit supaya uh, dari padah Mubazir menerima dasarkan Apakah itu sudah benar atau Iya Halo Halo Bu Halo Halo Iya iya lagi ya. barusan hilang Bu sebentar Gimana ya, Bu ya. Eh, Karena mengingat eh, pun Tidak memenuhi eh, Haknya guru gitu Iya iya iya Seperti itu Uh, yang keduanya minta uh, apa benar kalau misalnya perhiasan yang kita pakai itu setiap tahunnya harus dikeluarkan pajak dan kalau dikeluarkan harus berapa gitu kadarnya? Uh, sedangkan saya memang uh, dari dijajji memang nggak terlalu besar sih ya uh, saya nggak sih nominanya cuma di bawah 1 juta gitu apa harus dikeluarkan setiap tahunnya dan kira-kira angkanya itu? Yeah. So, so, misalkan, dan, ya. Afun. Ya. Ya, Waalaikumsalam Barakallahu ya, Fik Ibu Fulanah <laughs> Ibu Fulanah di Cicahim Fulanah Tessanes Naminya bukan nama Si Anu gitu Ibu Anu di Cicahim Pertama eh, Kalau ada Gaji guru-guru Yang lalu gurunya sudah keluar Tapi gajinya oleh yayasan Tidak diberikan Sekarang Uang itu bisa diambil oleh guru-guru yang sekarang masih aktif apa yang harus dilakukan? Taip. pertama bila ya bila guru-guru yang sudah keluar itu bisa dilacak, bisa ditemukan, bisa dicari ya berikan dulu kepada guru-guru tersebut dipanggil kan datanya pasti ada tuh alamatnya di mana nomor teleponnya di mana kalau umpamai sudah pindah bisa ditanyakan kepada Penghuni baru di rumah tersebut, ini penghuni lama di mana, tahu gak alamatnya gitu ya. Jadi usahakan dulu mencari orang yang memiliki hak penuh atas uang tersebut. Nah, berikan kalau sudah, kalau tidak ada orangnya ke keluarganya, ahli warisnya yang masih ada, itu yang pertama. Kedua, kalau tidak bisa ditemukan sama sekali, umpamanya datanya sudah hilang, orangnya juga sudah tidak ada, gak tahu di kemana, atau ada tapi entah kemana pindah ke tempat yang jauh gitu ya maka ya takhallusan min hadza syai dalam rangka untuk uh, apa melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap harta yang bukan hak kita boleh kita sedekahkan ke fakir miskin riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika beliau memiliki uh, seorang pembantu yang ternyata pembantu itu memberikan Uh, makanan kepada dia berupa kurma Tapi kemudian ketika ditanya sumbernya Ternyata bersumber dari sesuatu yang tidak halal Lalu beliau mensodakohkan itu ke fakir miskin Bukan dalam rangka uh, infak atau sodakoh Tapi Mim babi minhu Dalam rangka takholus Takholus itu melepaskan diri dari hal tersebut Itu dibolehkan eh? Oleh karena itu Boleh mensodakohkan ke fakir miskin yang memang membutuhkan hal tersebut. Itu yang pertama, ya. Terus yang kedua itu apa barusan? Pertanyaan. Perhiasan oh ya, perhiasan, Mas. Ya, kalau perhiasan itu sudah tersimpan Satu tahun, ya, kemudian sudah sampai pada nishab, ya wajib dizakati. Jadi ada dua syarat wajibnya zakat. Pertama, sudah haul Satu haul, satu tahun. Yang kedua, sudah sampai pada nishab, maka wajib dizakati. Sekitar 84 Gram emas itu wajib disakati Kalau di bawah itu atau belum satu tahun Maka tidak ada kewajiban Jakat apa-apa Begitu Ibu di Cicahum Wallahu'alam bisawab Syukuran Ustaz atas jawabannya Dan selanjutnya kita angkat Penelpon dari Abu Ila di Batu Jajar Ustaz Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Silahkan Abu Ila Ya, ya. Oh, bahasa Mangga punten radiona dialitan heula, Paknya aya feedback. Ya perkawis uh, bahasa Indonesia, kurban. Bapak. Ya, Mangga, Bahasa Indonesia, Indonesia Pak. Perkawis kurban. Ya. Uh, di negeri rumah tangga Ayah suami istri bade kurban, Sip. tapi aya menerangkan nerangkeun tekap eh uh, carogena unggul kepala keluarga unggul. Atawa kumaha eh uh, Ayang kekataan anak-anak, Anji Jawang atau Nabi, Kukul wargana wukul. Ia. Tak itu, wek. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Abu Ila, Bapak Sumpena, Iya, di uh, Batu Jajar, uh, Bertanya, Kalau suami istri, apakah cukup satu atau harus dua? Ada riwayat dari Ataw bin Yasar, Seorang Tabiin yang meninggal tahun 103 Hijri ya. Dia bertanya kepada seorang sahabat Namanya Abu Ayyub Al-Ansori Kata Atok bin Yasar Sa'al tu Aba Ayyub Al-Ansori Kaifaka natidduhaya ala ahdi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Aku bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansori Bagaimana pelaksanaan kurban di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu oleh Abu Ayyub dijawab Inkan rujul yudahi syaitan an nafsi wan ahli baitihi fayakul nuyut Kata Abu Ayub, satu orang laki-laki di zaman Rasul Sallam menyembeli satu ekor kambing untuk dirinya dan seluruh anggota keluarganya, lalu mereka makan dari daging itu dan mensodakohkan sebagian kepada yang lainnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Syekh Ali Hasan Al-Asan dalam kitab Ahkamul Idain wal Udhiyah menyatakan ketika membahas di sini, hadis ini menunjukkan bahawa satu ekor kambing yang disembelih oleh kepala keluarga atau kepala rumah tangga mencukupi untuk seluruh anggota keluarga Berapa orang pun jumlah anggota keluarganya tersebut Berdasarkan hadis ini Oleh karena itulah Yang dimaksud dengan e, Satu ekor sapi untuk tujuh orang Kemudian satu ekor e, apa unta juga tujuh orang Maksudnya Ini berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu radiyallahu anhumah Nahar nabil hudaibiyah Ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam Al badanah an sabin wal baqarah an sabin. Kami menyembeli bersama Nabi Sallam di Hudaybiyah satu ekor unta untuk tujuh orang dan sapi untuk tujuh orang. Makna tujuh orang itu adalah tujuh orang uh, yang bukan anggota keluarga. Jadi dia bersama kawan-kawan tetangga tetangganya tujuh orang satu sapi atau satu unta seperti itu. Adapun kalau satu kepala rumah tangga maka dia cukup satu ekor kambing untuk seluruh keluarga seberapapun banyaknya anggota keluarganya. Cukup satu ekor kambing. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim dari eh uh, bin Yasar uh, ketika bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kecuali kecuali ini kalau suami dan istri dua-duanya punya penghasilan tersendiri, punya gaji. Anaknya umpamanya yang sulung juga punya gaji karena dia sudah punya kemampuan maka dia terkena kewajiban untuk kurban masing-masing. Maka istri kurban, anaknya yang sudah punya gaji juga kurban, suaminya juga kurban untuk dirinya masing-masing. Nah, adapun kalau istrinya enggak punya penghasilan, anak-anaknya belum punya penghasilan cukup 1 Kepala rumah tangga untuk seluruh anggota keluarga. Begitu, Bapak sumpena di Batu Jajar. Wallahu a'lam bisowab. Iya, syukur dan terima jawabannya. Iya. Dan kita kembali akan akan penelpon. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bapak radionya agak diperkecilkan. Ya, ada feedback. Ya, ya. Iya, silakan bapa. Dari Abu Firhad. Abu Seva. Buraihan. Abu Raihan, Abu nanya. Itu eh, kan sapi itu di orang Iya. Disebutkan hmm. harga sapi eh Rp20 juta sekalian. Ya. Itu dibagi 7 Apa gimana itu? Iya, iya. Bisa satu lagi ya. eh, saya pernah baca itu kitab Jurus Syari'an Ibad. Eh, apakah itu eh, baik itu untuk dijadikan referensi? Soalnya misalnya ya. saya melihat ada perorawiyang yang yang ada asin gitu toh. Iya, iya, iya. Ya, itu aja Ustaz. Afwan. Asalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam Iya, Bapak Abu Raihan bertanya dua. Yang pertama, kalau uduran sapi umpai sapinya 20 juta, dibagi apakah harus dibagi rata 7? Iya, udunan tidak harus rata. Umpamanya tiga juta sewang gitu ya lalu kalau tujuan dua puluh satu juta tidak harus rata seperti itu ya asal uang yang dia patungkan tersebut udunan tersebut memenuhi harga minimal kambing umpamanya satu setengah juta gitu ya maka dia boleh bergabung dengan orang lain untuk satu sapi sekalipun dia satu setengah juta, yang lain ada dua juta, ada yang tiga juta, ada yang dua setengah juta, ada yang satu juta delapan ratus, boleh tidak apa apa, tidak harus rata, sehingga boleh berbeda beda dalam masalah ini dan tidak diharuskan untuk rata. Yang jelas pertama nilai keikhlasan, kedua nilai ketakwaan berupa pengorbanan yang dia lakukan sekalipun memberatkan. Memberatkan dalam arti dia cuma punya uang 2 2 juta, lalu 1,5 juta dia kurbankan, dia hanya tersisa 500.000 umpamanya. Nah, tapi lebih besar pengorbanan lebih bagus kalau umpama 2 juta tersebut dia belikan semuanya untuk kami itu lebih bagus. Ingat, dalam berkorban untuk Allah Azza wa Jalla, yang harus kita lakukanlah yang terbaik. Bukan yang terjelek Jangan sampai kita memiliki uang puluhan juta, ratusan juta Lalu bertanya, harga kambing termurah berapa? Akhirnya yang termurahnya Jangan, ini untuk Allah Azza wa Jalla Kalau kita umpamanya memberi kepada orang yang kita cintai Yang kita sayangi kepada orang tua, kepada guru, kepada siapa Ini yang terbaik, apalagi untuk Allah Azza wa Jalla Maka semaksimal mungkin Kalau bisa 5 juta lah satu kambing gitu Sageng banteng meren gitu ta. Itu lebih besar pengorbanannya Lebih besar pahalanya Oleh karena itulah Maka yang akan sampai kepada Allah Bukan kambingnya, bukan kulitnya, bukan dagingnya, bukan gajinya Tapi nilai ketakwaan Tapi orang yang bertakwa tidak mungkin berkorban dengan korban yang minim Uang 100 juta tapi korbannya cuma 1,5 juta umpamanya, Enggak akan Pasti yang terbaik Berapa yang terbesar? 5 juta. Ah, sok saya yang 5 juta. Paling begitu. Jadi, sekali lagi boleh udunan tapi tidak diharuskan untuk rata, tapi sesuai dengan kemampuan masing-masing orang. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Eh jadi, eh, ya, eh, kitab Irsyal eh, Irsyadul Ibad. Irsyadul Ibad itu di dalamnya memuat ayat Al-Qur'an, hadis-hadis yang sahih sehingga memiliki banyak manfaat kebaikan tapi ada tapinya ada hadis dhaif bahkan hadis maudhu bahkan asar atsar israiliyat jadi kalau kita membaca semuanya kita akan dapat banyak kebaikan tapi sekaligus terjerumus ke dalam kesalahan yang banyak nah, bagaimana bagusnya bagusnya untuk para pemula kita beralih ke buku lain yang lebih bisa dipertanggungjawabkan memuat hanya hadis-hadis yang sahih tanpa campur aduk dengan yang lemah dan yang batil dan yang wudu. Begitu Abu Raihan wallahu a'lam Iya. Syukran Ustaz atas jawabannya dan kita akan kembali angkat eh uh, penelpon dari Pak Solihin guys. Iya. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak Solihin. Iya, asalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Eh Pak mengenai pertanyaan saya tentang saum Arafah. Iya. Kalau tahu Arafah itu kita mengatuh atau berdasarkan uh, yang mengatakan haji itu uh, ketika bukunya Haji atau tanggal 9 ya Ustaz. Uh, demikian pertanyaan dari saya. Iya. Siron jazakallahu khairan. Wa Asalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan dari Pak Solihin ini pasti akan selalu berulang setiap tahun. Dan kalau e, hari dan tanggal di Saudi dengan di Indonesia sama. Mungkin tidak ada masalah. Yang ada masalah kalau berbeda tanggal e, idul adhanya. Kalau idul adhanya berbeda pasti tanggal semilannya juga berbeda gitu ya. Nah itu. Nah sekarang kalau umpamanya e, Saum Arofah. Apakah yang dititik beratkannya itu adalah. Wukufnya para jamaah haji di di arafah atau tanggal sembilannya, gitu ya. Kalau umpamanya wukufnya jamaah haji di arafah, berarti kita harus ikut ke saudi karena arafah ada di saudi gitu kan. Tapi kalau e, yang menjadi masalah adalah e, tanggal sembilannya, maka kita harus mengikuti tanggal sembilan di negeri kita di indonesia. Walaupun ketika kita saum di Sonoma mungkin sudah lebaran umpamanya ya. Sudah tanggal 10. Ukufnya kemarin kok kita saumnya sekarang. Nah itu kan yang jadi masalah. Baik, barokallahu fik. Kasus ini sudah banyak terjadi di kalangan para ulama zaman dahulu. ya Yang menjadi pembahasan pertanyaan manusia awam kepada para ulama. Dan kita tinggal membongkar aja. Dan masalahnya tidak pernah terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga dibutuhkan istihad para mujtahid. Bukan istihad orang awam seperti kita. Ya. Pertama bahwa kita diperintahkan untuk saum berlebaran bersama-sama orang. Bersama-sama manusia sekitar kita. Bukan berdasarkan waktu. Waktunya juga ditetapkan tuh bagaimana manusia, bagaimana orang. Oleh karena itu disebut ashharu, shahru itu kan artinya bulan. Sumi ashharu li tascharu li tascharuhrihi baynanas disebut ashharu atau bulan karena masyurnya itu di kalangan manusia yang dimaksud masyur disepakati kapan awal bulan dan kapan akhir bulan itu baru disebut syahrul. Faida tala al Umpan disebutkan faizat tala'atil hilal fis sama wa lam ya'rifha an-nas falaysa bi syahr. Kalau umpamanya ada bulan muncul di langit tapi manusia tidak mengetahuinya, tidak melihatnya baik karena terhalang awan atau yang lain lainnya, maka itu bukanlah bulan. Oleh karena itulah Nabi bersabda sumu yauma yasumun nas wa'idru yauma yuftirun nas wal adha yauma nas. Kata beliau, saumlah kalian pada hari di saat orang-orang di sekitar kalian saum Beridul fitri lah kalian bersama-sama di saat orang-orang di sekitar kalian beridul fitri Dan idul adha lah pada saat orang-orang di sekitar kalian beridul adha Jadi saum, idul fitri, idul adha itu harus bareng-bareng sama orang-orang di sekitar kita itu yang menjadi patokan, bukan waktunya, bukan momennya. Tapi bersama orang-orang sekitar kita. Baik saham Ramadan, saham Arafah saham Muharam, dan saham-saham yang disyariatkan. Baik yang disyariatkan wajib ataupun sunnah. Yang wajib contohnya Ramadan. Yang sunnah contohnya Arafah Muharam, atau yang lain-lain. Termasuk Senin Kamis. Kalau Senin Kamis di Indonesia berbeda dengan di Saudi umpamanya. Mana yang kita ikuti? Ya Senin Kamis di Indonesia, bukan di Saudi. Nah, ini... Berlaku untuk semua jenis saum. Berdasarkan hal itulah Pernah di zaman di dalam majmul fatah Syukhul Islam ada orang Yang melihat hilal Satu Dhul Hijjah di Madinah Satu Dhul Hijjah di Madinah Dilihat orang di Madinah Lalu Diajukan ke amir Ke gubernur oleh gubernur ditolak Enggak belum Akhirnya besoknya Tidak dianggap satu Dhul Hijjah tapi lusanya Jadi menurut Penglihatan orang itu harusnya besok sudah tanggal 1 Dhul Hijah, Karena malam ini kelihatan. Tapi oleh Amir belum. Besok masih 30 Dhul Qadah. Ee, nanti lusanya baru 1 Dhul Hijah. Nah orang-orang bingung mana yang harus diikuti. Apakah penglihatan orang ini. Ataukah ketetapan gubernur Madinah. Lalu ditanyakan kepada para ulama. Dijawab oleh esokh islam. Sumu Saumlah kamu bersama orang-orang saum. Jadi ikuti gubernur. Walaupun dia umpamanya katakanlah keliru atau salah gitu ya ikuti demi ketaatan dan demi apa? Kenanya dengan hadis bahwa satu e, awal bulan itu adalah awal bulan yang disepakati oleh manusia. Nah, otomatis saumnya orang-orang di Madinah berbeda dengan wukufnya para jamaah haji di Mekah. Tapi tetap orang-orang Madinah mengikuti ketetapan gubernur di Madinah atas fatwa dan ijma para ulama saat itu. Oleh karena itulah maka berdasarkan hadis Sumu sumu'iyah sumunas saumlah kamu pada saat orang-orang saum. <coughs> maksud orang-orang saum di sini adalah manusia di sekitar kita, pemerintah yang menetapkan ketetapan awal ramadan atau awal dhuha hijjah di tempat kita hidup. Maka itu yang harus kita ikuti walaupun berbeda dengan waktu wukufnya para jamaah haji di Arafah. Begitu Pak Solihin wallahu alam bisawab. Iya, syukur Ustaz atas jawabannya dan ada penolpon kembali. Silakan. Asalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan terpikir kata pengantar. Mangga. Ustaz ya. mau nanyai Kan saya pernah belajar ngaji pada seorang Ustadz, dan Ustadz tersebut menerangkan mengenai kisah Nabi Yudhidir. Nabi Yudhidir itu kata Ustadz tersebut dalam keterangan itu belum meninggal Ustadz. Apakah benar seperti itu ada nilap diantar ulama. Dan yang kedua kan Ustadz saya ini kan agak, agak banyak jangkotnya itu Kalau wudu itu di, di Ustadz nggak jangkotnya Ustadz. Tapi yeah. cara kayak gitu. Itu saja yeah. pertanyaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Iya iya, Pak Utep di Ketapang, betul enggak Nabi Hudir belum meninggal. Oh, ini isu sejak sejak zaman dahulu dan sudah dibahas oleh para ulama. Seluruh ulama Ejamak bahawa tidak ada manusia abadi, tidak ada manusia yang apa namanya hidup sampai ribuan tahun. Kecuali manusia-manusia zaman dahulu seperti Nabi Adam alaih salatu berumur 960 tahun. Terus Nabi Nuh yang udah wahnya aja 950 tahun dan seterusnya. Iya, itu ada keterangan nas hadis yang sahih tentang masalah itu. Adapun Nabi Hidir tidak ada. Akan tapi para ulama meyakini berdasarkan nas-nas yang ada. Baiklah Quran maupun hadis hadis yang sahih. Semuanya menyatakan bahwa Nabi Hidir sudah meninggal. Walaupun berita dan uh, tempat meninggalnya beliau tidak dijelaskan baik dalam Al-Qur'an dan ataupun hadis-hadis yang sahih. Kenapa? Karena Nabi selesai bersabda ya dan ini diperkuat dengan ayat dalam Al-Qur'an yang menyatakan eh wa id akhadna mitsaqan Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari semua nabi. Eh uh, in ja'akum Musaddiqal Dimahaku melatuk minun Nabi hewanatan suruhlah. Kalau datang kepada kamu seorang Rasul nanti yang Rasul yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang membenarkan apa-apa yang ada pada wajib kamu beriman kepadanya dan menolongnya. Akroltum, wahatum dari kahinsri. Mau tak kamu berikrar dan mengambil perjanjian ini? Para Nabi semua yang mertakan akrol. kami berikrar. Dari ayat ini, maka lahir sebuah ketetapan untuk seluruh Nabi. Apabila Nabi Muhammad SAW datang kepada mereka di saat mereka masih hidup, wajib kamu beriman dan menolongnya. Sehingga ketika Umar bin Khattab an membawa kitab Taurat kepada Nabi SAW dan terlihat oleh Nabi, Nabi marah sampai menyatakan demi Allah, Inka namu sahayyan. Demi Allah, seandainya Nabi Musa masih hidup, tidaklah halal baginya kecuali beriman kepadaku dan mengikuti aku. Semua Nabi yang datang setelah Nabi Muhammad, eh, ya, Nabi yang apa namanya masih hidup ketika Nabi Muhammad datang, wajib iman dan wajib menolong, membantu. Termasuk Nabi Hidir. Andai Nabi Hidir masih ada, tidak halal bagi Nabi Hidir tersebut, kecuali iman kepada ajaran Nabi Muhammad dan menolongnya, bukan ngumpet-ngumpet seperti sekarang. Kalau ngumpet-ngumpet berarti tidak iman tidak menolong, berarti dosa dia berdasarkan ayat yang tadi. Oleh karena itu, klaim pengakuan bahwa Nabi Hidir masih ada adalah sebuah klaim yang bertolak belakang dengan ayat dan hadis-hadis yang sahih Yang menyatakan bahwa apabila Nabi SAW, Nabi Muhammad datang di saat Nabi yang lain masih hidup, Nabi yang hidup tersebut wajib iman dan wajib menolong. Siapa yang tidak iman tidak menolong berarti ingkar kepada ayat itu. Dengan perjanjian Allah dengan para nabi Ini dijadikan dalil oleh para ulama Bahwa nabi-nabi yang lain Sudah tidak ada, sudah meninggal Termasuk nabi Hidir Alayhi salatu wassalam Begitu Pak Utep di Ketapang Wallahu Wallahu'alam Iya, Syukuran Ustaz atas jawabannya Sebetulnya ini banyak SMS yang masuk Tapi juga penelpon banyak <laughs> Selang-seling lah selang iya, Boleh, kita angkat dulu penelpon Sudah ya, masuk Jelaskanlah. Hello, sudah nut-nutan, sudah diputus mungkin. SMS ya, dulu lah. Kita bacakan SMS terlebih dahulu, Ustad. Dari Abu Aiman di Gunung Batu. Assalamualaikum, Ustad. Assalamualaikum. Minggu ini, Insyaallah, kami sekeluarga akan safar ke Australia satu bulan untuk urusan studi. Mohon nasihat-nasihatnya. Kami juga ada pertanyaan, apakah solat duha, tahajud, tahiyatul masjid juga tidak disunahkan? dilakukan ketika safar seperti rawatib. Apakah selama sebulan safar kita tidak perlu rawatib atau hanya beberapa hari pertama saja katanya? Ya barakallahu fika uh, Abu Aiman ya, di Cimahi. Ya. Ya, ya. Semoga Allah angun gunung, gunung Batu. Ya, Gunung Batu di ya. Eh Bandungnya. Bandung. Ada Bandung ada ya. semoga Allah ya. melancarkan perjalanan Anda serombongan semuanya sekeluarga. di sekeluarga dilindungi oleh ya Allah. Dimudahkan urusannya dan Bisa kembali ke tanah air dengan keadaan selamat Dan keadaannya lebih baik daripada sebelumnya Barakallahu fiikum uh, Pertanyaannya pert uh, Nasihat ya Nasihat pertama Selama di sana jaga agama ini Ya Baik pelaksanaan dari agama ini Seperti sholatnya dan yang lain-lainnya Yang kedua uh, Jaga juga agama ini Dari aspek Ke uh, akhlak moral gitu ya jangan sampai kita terfitnah oleh situasi yang terjadi di sana di sana e, bebas di sana aurat di mana-mana di sana banyak godaan banyak gangguan jaga juga makanan mungkin makanan halal agak susah di sana gitu ya e, tapi coba hubungnya dengan kawan-kawan kita muslim Indonesia yang ada di sana bagaimana itu ya nah terus bagaimana tentang solat solat begini musafir boleh Melakukan seluruh sholat sunat Ya Kecuali sholat sunat rawatib Jadi tahajud, duha, tahiyatul masjid, syukur, wudhu silakan. Kecuali rawatib Itu tidak disyariatkan bagi para musafirin Kecuali dua rokaat qabla subuh Nah kalau qabla subuh walaupun musafir Lakukan Ya sebab itu khairu minat dunia wa ma fiha lebih baik daripada dunia dan isinya adapun selain qabla subuh maka tidak disyariatkan bagi musafir untuk melakukan salat sunat jadi qabla zuhur bada zuhur qabla e, apa bada magrib bada isya itu tidak disyariatkan jadi lakukan saja hanya dua rokat qabla subuh begitu bapak abu aiman di gunung batu dan keluarganya wallahu alam bissawab Ya, ada telepon lagi? Silakan. Ya, ada telepon, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari siapa di mana, Pak? Dari Abu Rafi di di masjid, Ustaz. Hmm. Ya, nggak, Abu Rafi. Ada dua pertanyaan untuk Ustaz. Silakan. Yang pertama, kalau kita mendapatkan gaji dari jualan asuransi gitu, sah Ustaz ya? Hmm. Terus yang kedua, apabila kita mengikuti salah satu keluarga kita untuk asuransi, ya jadi dalam bentuk tabungan biasanya. Dimana kan kalau asuransi dalam tabungan itu selain kita nanti kalau ada meninggal misalkan dapat bantuan santunan begitu ya. Hmm. Yeah. Terus kemudian ketika sakit pun biasanya mendapatkan bantuan untuk e, perawatan di rumah sakit. Begitu ke saja Ustaz. Terima kasih telah telah berbicara dan warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Abu Rafi sebetulnya ya, ya. sudah mengirimkan SMS enggak sabar. Mungkin karena sms belum dibaca-baca nih. Barakallahu fiq Abu Rafi di Cimahi ya. Pertama, uh, tidak hanya kepada Bapak Abu Rafi semata-mata, tetapi kepada seluruh pendengar di Rojja di mana saja berada. Saya himbau, saya anjurkan untuk tidak ya, tidak tidak mengikuti asuransi manapun, jenis apapun, baik pendidikan, kesehatan, jiwa, kendaraan dan yang lain-lainnya ya. Karena apa? Karena hal tersebut memuat beberapa poin yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Nah, diantaranya ada unsur riba nya, ada unsur maisir atau judinya, ada unsur gorsornya dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi kita tidak boleh termasuk yang di MLM-MLI dengan syariah gitu ya asuransi syariah lebih baik kita menghindar itu pertama otomatis kalau itu secara syar'i diharamkan haram pula bekerja di sana dan gaji yang diperoleh juga haram berdasarkan hadis riwayat Imam Al Baihaqi Rasul alaihi salatu wasallam bersabda dengan sanad yang sahih ini Inna innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanah Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu Maka haram pula hasil dari sesuatu itu Baik gajinya ataupun umpah jual beli e, Tentang sesuatu yang haram tersebut Maka tidak boleh Umpamanya e, ada minuman keras ya Maka dijual belikan haram Maka e, keuntungannya haram Dan gaji orang yang menjualkan mengangkut-ngangkutnya itu juga haram Semuanya haram Tidak boleh Tidak boleh untuk kita lakukan Maka sebaiknya berhenti kemudian menghindar hal tersebut Nah sekarang bagi yang sudah kadung dan tidak bisa uh, mundur kembali Bagaimana atau umpamanya sudah menerima Baik kesehatan, umpamanya perawatan di rumah sakit Atau jiwa, atau pendidikan taib Kita boleh mengambil sebesar uang kita Kelebihannya kita anggap sebagai uang yang sama dengan uang riba Jadi umpamanya kita uh, setor Sebagai nasabah di asuransi itu Sebulan umpamanya sejuta Kemudian setelah setahun Cair 12 juta Atau anggap saja umpamanya baru 5 bulan Kita ada musibah ke rumah sakit Lalu ditunjang oleh asuransi Sebanyak 10 juta umpamanya ya Nah Maka uang sejumlah yang sudah kita setorkan Umpamanya karena 5 bulan Berarti 5 juta itu uang kita boleh kita pakai uang itu karena uang kita adapun selebihnya umpama yang 5 juta lagi karena tunjangan asuransinya umpama 10 juta maka itu anggap uang riba. Maka kalau kita sampai dirawat di rumah sakit dengan biaya 10 juta, para uang yang sudah kita serahkan bar 5 juta berarti 5 juta itu wajib kita bayar dan wajib kita perlakukan sebagai uang riba kita salurkan untuk apa kepentingan umum yang sifatnya dihinakan seperti membangun jembatan, mengaspal jalan, mem membangun MCK-MCK umum atau umpama menambal menembok gang-gang yang becek yang seperti itu. Nah, perlakukan aja seperti itu. Umpamanya kita uh, asuransi kendaraan 2 juta, eh huh? 2 juta setahun umpamanya. Lalu kendaraan kita ketabrak penyon, kemudian ke diasuk di, di ajukan klaim ke asuransi, ternyata biaya itu 5 juta. Padahal uang yang kita setor berapa? 2 juta. Maka yang kit, yang 3 juta kita harus keluarkan dari saku kita mengganti itu kemudian kita salurkan seperti uang bunga ya, untuk MCK umum, untuk mengaspal yang jalan, menembok ganggang -gang yang becek seperti itu. Itu lebih selamat wallahu alam bisawab. Iya, syukur Ustaz atas jawabannya uh, dari Abu Rafi tadi. Uh, sekarang pengirim SMS selanjutnya ya Ini dari umonis dari Batu Jajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah benar ketika wanita sedang haid Tidak boleh memotong kuku Mengambil rambut yang jatuh dan ketika bersuci harus disertakan, katanya. Iya, tidak benar wanita yang head tidak ada larangan memotong kuku, memotong rambut dan kalau berkeramas rambutnya jatuh itu harus diambil dan seterusnya tidak didasarkan kepada nas hadis yang sahih ya. Bahawa rumor itu begitu kencang beredar di tengah masyarakat, iya. Tapi itu bukan dari ajaran Islam. Duka di mana tingginya. Hmm. Jadi tidak apa-apa memotong kuku ketika haid, memotong rambut dan seterusnya dibolehkan ya. Allahumma sholli ala. Allah. Ya, ada telepon lagi. Ya, silakan penelepon. Waalaikum. Waalaikumsalam. Halo assalamualaikum. Wassalamu'alaikum. Dari siapa di mana Umu? Dari Umar binadi Kirsa. Iya, ya, silakan. Uh, ada dua pertanyaan. Yang pertama, uh, kan kalau seorang suami bisa berkorban untuk niatnya untuk keluarga, bagaimana kalau ini orang tuanya tidak punya penghasilan tapi anaknya punya penghasilan diniatkan untuk keluarga dan memotong kekuata ya, dan itu berlaku untuk anaknya atau siapanya? Terus yang kedua, kan ini sedang ada program pembuatan EKTT Yang katanya yang dicadar itu harus dibuka Ketika difoto itu gimana hukumnya Dan ya. gimana pendapat Ustaz Itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa wa wa wa Ya, Ummu Abdillah di Kirchon Barokallahu Fik Pertama, kalau kita mampu Sebagai anak, orang tua kita Tidak mampu Lalu kita memberi ke orang tua, Pak, Bu Ya, pilih badai korban Pasti numpah masing-masing 2 juta boleh tidak boleh bagus ya jadi si dia sendiri anaknya sendiri khusus korban untuk dia dan keluarganya ayah ibunya juga dikasih oleh dia untuk korban boleh nggak apa apa ayah ibunya nanti punya pahala dari korbannya kita sebagai anaknya punya pahala membahagiakan orang tua berso atau memberi kepada orang tua ya itu bagus nggak apa apa Terus bagaimana larangan memotong kuku? Iya. Bagi para uh, wargi sadaya yang mau berkurban mulai besok, tanggal 1 tul hijah itu besok ya. Ya, itu insya Allah besok tidak boleh memotong kuku, memotong rambut, ya mencabuti bulu ketiak, gitunya ngurud uh, kumis itu jangan laki ataupun wanita. Siapa yang kena dengan larangan ini? Pertama yang akan Kurbannya secara pribadi dia tidak boleh memotong kuku atau memotong rambut, mencabut bulu ketiak dan seterusnya. Siapa yang melanggarnya dia dosa. Tapi tidak ada dampak apa-apa. Dia kecuali khusus untuk harus beristighfar saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Terus bagaimana istri dan anak-anaknya. Istri anak-anaknya yang sudah tercakup ya untuk kurban maka dia tidak terkenal larangan itu. Yang terkenal larangan tadi hanyalah kepala rumah tangganya semata-mata. Yang lainnya boleh motong kuku dan yang lain-lain, termasuk panitia kurban, termasuk orang yang mau menyembelih, tapi dia tidak berkurban. Dia umpamanya tidak mampu tapi dia tukang jagal. Dia suruh untuk menyembelih, menguliti, mencincang Maka dia tidak terkena larangan untuk memotong kuku, untuk memotong rambut Itu dibolehkan Jadi yang dilarang hanyalah yang mau berkorban walaupun dia tidak menyembelih Karena tidak bisa umpamanya ya Mual mencit tapi dia berkorban maka dia kena larangan tersebut Orang tua yang tadi juga setelah dikasih oleh uh, anaknya untuk beli kambing dia berkorban sendiri berarti berarti terkena larangan memotong rambut memotong kuku dan seterusnya itu itu yang pertama yang kedua yang kedua ektp sadar oh iya ektp iya e, wanita ya yang bercadar wajib membuka e, cadarnya ketika dipotong untuk ktp untuk sim untuk surat nikah untuk ijasa dan yang lain lain Demi apa? Demi uh, apa? Tidak termanipulasinya status dia di mata hukum. Sekarang kalau bercadar pakai KTP atau di SIM, ah itu kan wajahnya tidak kelihatan. Nanti bisa dipakai oleh ahwat lain yang bercadar pinjam saya umum KTP umum. Nanti bisa begitu dong? Ya nanti bisa dimanipulasi. Maka tidak boleh. Maka boleh ibu ya Istri saya anak saya juga bercadar umpamanya. Tapi ketika EKTP Kita kebetulan aduh di Batu Jajar itu Para petugas di Kecamatan itu Baik banget itu, ya Ngerti banget jadi ada petugasnya wanita Tukang fotonya kemudian ada juga Laki-laki hidung ya lira Bapak-bapak keluar hilangnya nah, Lalu difoto, foto di wawancara uh, Jazakumullahu khairo jajakau para petugas uh, EKTP di Kecamatan Batu Jajar di Balalager Kita tanya, nah saya yakin di tempat juga bisa gitu ya Dibuka itu cadar Tapi mohon untuk para laki-laki keluar dulu Ada petugas para wanita yang moto Nanya begitu Wallahu alam bisawab Iya syukur Ustaz atas jawabannya Dan ada penelpon kembali Ustaz Silahkan Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Apunten iya, ya Radiana di -alitan. di alitan Bu Ya Waalaikumsalam Minta Mangga Bu Halo Iya Mangga. silakan. Halo Mangga Halo? Ibu Mangga, iya. Hello, Mangga. Ya saya mau nanya, Ustad. Salah yeah. uh, sunat rawat itu yang disunahkan berapa rakaat? Iya. Yeah. Itu kapan-kapan um, aja gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Terus um, bacaan uh, apa itu uh, tahiyat awal dan akhir itu? Kalau yang uh, rakaat kedua itu sampai di mana bacaan tahiyatnya? Ya. Uh, terus apa aja sih bacaan yang sebenarnya sesuai syariat yang diajarkan Rasulullah itu seperti apa Iya. Maaf ibu dari ibu nah, siapa dari ibu ya tadi? ibu siapa dimana bu Ibu Yeni di Bandung ibu pak Iya Mangga, Bandungnya di mana bu Bandungnya saya di Sukalohata ya Oh iya iya Mangga-Mangga ibu Nihon, Pak Ustaz, Barangkali ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Yeni di Bandung Pertama ada dua pertanyaan ya Pertama sholat sunat rawatib itu apa saja ya, Bisa 10 rokaat, bisa 12 rokaat ibu ya. Siapa yang memelihara 10 rokaat ini Maka baginya akan dibangunkan sebuah istana di surga nah, Apa saja, ya, kalau 10 rokaat ibu Pertama 2 rokaat sebelum subuh Kedua 2 rokaat sebelum zuhur Ketiga 2 rokaat setelah zuhur Sudah 6 tah Keempat dua rakaat setelah Maghrib, lapan dah, terakhir dua rakaat setelah Isya. Jadi itu yang sepuluh. Sebelum subuh dua, sebelum tuhur dua, setelah tuhur dua, setelah Maghrib dua, setelah Isya dua, sepuluh. Siapa yang melihara sepuluh rakaat ini, maka Allah akan bangunkan bagi dia sebuah istana di surga. Adapun boleh juga yang apa namanya dua belas rakaat. Jadi Cuma perbedaannya itu di sholat duhur ibu Sholat duhur ibu bisa 4 rakaat sebelum duhur atau 4 rakaat setelah duhur Cuma 4 rakaat ini dibagi dua. 2 2 rakaat salam, 2 rakaat salam Sebab seutama-utama sholat sunat adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Oleh karena itulah kadang Nabi Selesaam dipisah 2 rokaat e, pertama setelah duhur itu di masjid 2 rakaat yang lainnya di rumah Seperti itu Nah itu ibu boleh eh, yang minimal 10 rokaat tadi kalau mau ditambah dengan yang tadi 2 roka, 4 rokaat sebelum zuhur eh, atau 4 rokaat setelah zuhur dengan dipisah menjadi 2-2 rokaat. Itu yang pertama. Yang kedua itu apa? Tahiat Oh iya, bacaan tahiat awal dan tahiat akhir yang lebih roji ibu ya, yang lebih kuat sama, tidak ada perbedaan. Ya. Jadi rakaat eh uh, tahiyat pertama sampai uh, innaka haminu bait sampai di sana boleh tapi lebih utama tambah Allahumma inni a'udzu bika min adzab jahannam min adzab al-qabr min fitnatil mahya dajjal. Sama persis dengan salat uh, dengan tahiyat akhir. Itu yang lebih utama. Oleh karena itu uh, baca sampai akhir tapi kalau umpama ibu sampai hanya sampai Salawat saja umpama uh, sampai inna khami itu sampai di sana lalu bangkit lagi itu pun dibolehkan tidak apa apa tapi kalau mau yang paling afdol maka samakan dengan tasyahud akhir. Wallahu a'lam bisopah. Terakhir merenai nasab. Iya. Ini ada barangkali SMS. ada dua pertanyaan lewat sms ini. Ya. Uh, yang pertama, yang pertama dari Ibu Rani di Batu Jajar. Hmm. Kalau nisab zakat uang itu berapa? Nisab dan, ya. Terus. Dan terakhir dari Bapak Njang Direjawi, uh, Pak Ustad, maaf mau nanya, bagaimana caranya bisa tetap istiqomah dalam melakukan sunnah? Iya. Uh, nisab uang, uang itu sebenarnya wujud lain dari emas, gitu ya. Kalau umpamanya uh, kita <coughs> memiliki tabungan uang di bank atau di berangkas di rumah sendiri, gitu ya. Uh, terus disimpan selama satu tahun. Dan uang kita sudah sampai seharga 84 gram emas di e, pasaran Emas berapa? 400 berapa? Atau 500 kali aja 84 graman gitu kira-kira ya Atau 83 gitu Maka uang sejumlah itu sudah wajib dizakati 2,5% Jadi kalau umpah 100 juta lah kita e, punya uang 100 juta Baik disimpan di bank Uh, ataupun disimpan di berangkas maka setelah berlalu satu tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% dari 2 uh, dari 100 juta tersebut. Berarti keluarkan berapa? 2,5 juta ya. 2,5 juta. Seperti itu. Kalau sudah satu tahun dan sudah sampai nisan. Ya, saya pikir cukup ya. Tadi dari eh, terakhir dari Pak. Terakhir Pak Jeng, apa, Pak panjang? Uh... kiat menggapai istiqomah. Mm -hmm. Itu judul sebuah dauroh yang sudah tiga kali dibahas ya sudah jilid tiga gitu di Masjid Raya Cipaganti. Kiat menggapai isi koma Bisa di download di Radio Roja Atau www.kajian.net ya. Itu ada kiat menggapai isi koma Itu banyak panjangnya Ada beberapa puluh poin Dan kita membahasnya sampai tiga kali Kalau tidak salah belum tamat juga gitu ya. Belum tamat menunggu Kiat menggapai isi koma jilid yang keempatnya. CD nya di kita sudah ada Bisa juga di download secara gratis di internet begitu barangkali sudah cukup waktu yang kita miliki sampai di sini, insya Allah kita akan berjumpa lagi sepekan yang akan datang. Saya mohon maaf untuk para ikhwan akhwat yang biasa hadir nanti sore di sini, untuk sore nanti ditiadakan ya, e, tidak ada pengajian sore di masjid Umar bin Khattab selat cau. Nanti insya Allah hari Selasa yang akan datang baru kita adakan lagi. Cukup sampai di sini subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.